Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya, teman kamu Sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Bagaimana keadaan kamu? Saya doakan ya, apapun keadaan kamu saat ini Seperti biasa, saya mendoakan kamu Semoga kamu dalam keadaan yang bertambah baik Bertambah maju dan bertambah berkelimpahan Apapun yang kamu inginkan Saya doakan cepat terkabul dan diizinkan Tuhan Untuk menjadi milik kamu Amin ya Kemarin teman-teman, kita sudah banyak tertawai Ya. Bahkan juga banyak diantara kamu yang bisa terinspirasi dengan banyaknya video-video terakhir Yang saya bagikan kepada kamu untuk kamu praktekkan dalam hidup kamu sehari-hari Nah sekarang, saya justru akan kembali membuat kamu terpukau Terpukau bukan oleh suatu hal yang lebay Tapi terpukau oleh suatu hal yang bisa membuat kamu merubah diri sendiri dalam waktu singkat Dan perubahannya pun ajaib Lah seri us ajaib, Bener, ajaib. Saya berani bilang ajaib karena kalau kamu mau praktek, pasti perubahannya akan langsung terasa saat itu juga. Nah, hal apa sih Mas Bro yang akan kita bahas kali ini? Hal yang akan kita bahas kali ini teman-teman adalah suatu hal yang berhubungan dengan bagaimana sih caranya kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Betul, mencintai diri sendiri itu adalah sebuah topik yang akan saya bagikan kepada kamu di hari ini Yang dengan izin Tuhan ya, insya Allah bisa menginspirasi kamu menjadi manusia yang lebih baik Teman-teman, jujur deh, kamu pernah nanya Mas bro, kenapa sih yang namanya mencintai diri sendiri itu penting? Dan kenapa juga ya mas bro, kok banyak orang yang gagal di dalam mencintai diri sendiri gitu? Padahal kayaknya gampang ya mencintai diri sendiri itu Hmm... Jadi begini teman-teman, saya selalu percaya dari dulu Kalau kamu susah menjalani sesuatu Itu pasti karena kamu salah pengertian akan suatu hal tersebut Contoh, bagi kamu yang susah untuk ibadah kusyuk Itu karena kamu salah pengertian mengenai apa sih itu yang namanya ibadah kusyuk Ada lagi yang begini Mas bro, gue susah banget sih bersyukur Nah percaya atau enggak, kamu susah bersyukur karena kamu salah mengartikan syukur Begitu saya ajarin pengertian bersyukur yang benar, kamu malah ketagihan bersyukur, betul nggak? Nah begitu juga teman-teman dengan mencintai diri sendiri Sekarang saya tanya nih sama kamu, menurut kamu, benar menurut kamu Pengertian mencintai diri sendiri itu apa sih? Coba kamu jawab Oh pengertian mencintai diri sendiri itu mas bro Kalau kita ngelakuin apa yang kita suka Kita suka es krim, kita makan es krim Kita suka rambutnya ungu, kita rambutnya ungu Bener gak? Itu kan? Salah besar Lah kok salah mas bro? Iya salah dan kamu tahu gak sih Yang membuat kamu menjadi tidak bisa mencintai diri sendiri Karena pengertian kamu ini masih salah Lah terus pengertian yang benar apa? Pengertian yang benar itu begini Mencintai diri sendiri itu Pengertian yang paling benar adalah Kamu menerima diri kamu sendiri 100% Saya ulangi sekali lagi ya Pengertian mencintai diri sendiri yang paling benar Adalah kamu bisa menerima diri kamu sendiri 100% Bener, 100% Bukan 90%, bukan 99,99% ,99%, Tapi 100% bulat Nah lucunya teman-teman... Kalau saya bilang seperti ini... Banyak pasti diantara kamu yang mengatakan... Apaan mas bro? Gue tuh udah nerima diri gue lagi... gua kan udah menerima diri gue sepenuhnya... Jadi gue mencintai diri gue sendiri dong... Betul gak? Betul gak? Kalau kamu mengatakan hal seperti itu... Saya cuma tanya satu hal lagi... Pertanyaan saya sederhana... Kamu yakin... Bahwa kamu bener-bener sudah menerima diri kamu? 100% Sekali lagi... Saya tanya... Kamu yakin... Bener, udah nerima diri kamu 100% secara penuh Saya tantang sama kamu Kamu hari ini, bener Kamu hari ini tadi ngeluh apa soal badan kamu? Kayaknya kamu nih, kamu tadi barusan ngeluh ya Soal berat badan kamu yang gak turun-turun Kamu juga kayaknya tadi ngeluh deh Mengenai kenapa kulit kamu kok makin lama makin item. Atau jangan-jangan kamu juga ngeluh, kenapa ya kok keluarga gua bisa-bisanya cerai, papa mama gua kok cerai, papa mama gua kok berantem Atau jangan-jangan kamu ngeluh, kok badan gue pendek banget ya, kok badan gue jangkung banget ya, kok gue rasanya mukanya kayak kuda Kalau kamu memang tersenyum, itu berarti kamu tersangkanya Tersangka bahwa ternyata salah satu dari apa yang saya katakan itu ada yang nyantol di dalam kehidupan kamu Bener apa enggak? Ayo jujur He iya sih mas bro habis gimana ya Saya kan udah berusaha sekuat tenaga nih Tapi gak ada hasilnya Saya jadi ngeluh deh Nah sekarang gini Kalau kamu masih mengeluhkan teman-teman Apa yang ada dalam diri kamu Kamu tidak bisa menerima diri kamu Itu berarti Kabar buruknya Kamu belum sama sekali Mencintai diri sendiri Nah sekarang saya punya sebuah fakta nih Dan ini seru banget nih Dengerin baik-baik Kamu sadar gak sih sebenarnya masalah terbesar dalam hidup kamu Itu sumbernya apa Coba, menurut kamu nih, masalah terbesar dalam hidup kamu sumbernya apa? Sumber masalah hidup kamu yang paling besar dan paling utama adalah kamu tidak mau terima dengan keadaan kamu saat ini. Sekali lagi, sumber masalah besar dalam hidup kamu saat ini adalah karena kamu tidak mau terima dengan keadaan kamu saat ini. Uang kamu masih kurang di bank tinggal 5000 kamu nggak mau terima. Badan kamu gemuk, kamu gak mau terima pacar kamu udah gak ada, kamu gak mau terima Papa mama kamu udah cerai, kamu gak mau terima Apapun yang gak mau kamu terima Itu sebenarnya atar dari masalah sehari-hari kamu Betul apa enggak? Dan sekarang saya tanya Kamu capek gak sih? Capek gak sih kalau kamu tuh gak mau terima? Capek gak sih kalau kamu tuh mencari-cari alasan Kenapa ya kok gue gini? Capek gak? Kamu lelah gak? Kalau saya jadi kamu, dan saya pernah menjadi seperti kamu Saya merasa lelah loh Saya merasa lelah, capek, bahkan jenuh Memikirkan suatu hal yang sama dari waktu ke waktu Pengen merubah, tapi gak bisa, gak mampu gitu loh Susah, sampai akhirnya kamu sedih sendiri Capek kan? Nah sekarang saya punya rahasia nih Tolong kamu dengarkan baik-baik ya Ini seru nih, dengerin baik-baik Hidup seseorang Tidak akan bisa berubah sebelum orang itu mau menerima keadaannya saat ini secara penuh. Sekali lagi ya. Kamu tidak akan bisa merubah hidup kamu kalau kamu tidak bisa menerima keadaan diri kamu saat ini. Kalau kamu sekarang berat badannya naik, berat badannya gendut, dan kamu ingin kurus, kamu tidak akan bisa kurus sebelum kamu menerima berat badan kamu ya seberat sekarang ini. Kalau kamu sekarang jomblo, pengen punya pasangan, pengen kawin Kamu tidak akan bisa punya pasangan baru sebelum kamu menerima keadaan Bahwa kamu memang jomblo dan kamu terima itu sepenuhnya secara ikhlas Apapun yang kamu inginkan, tidak akan bisa kamu dapatkan Kalau kamu belum menerima keadaan kamu saat ini sepenuhnya Ini fakta Nah sekarang, bagi kamu yang mungkin pernah mengalami kejatuhan dalam hidup Bener gak sih bahwa bangkitnya hidup kamu itu terjadi ketika kamu bisa menerima kejatuhan diri kamu 100% Ketika kamu menerima 100% oke okay, gue jatuh, gua terima ini semua sepenuhnya, gua terima semua kehendak Tuhan 100% Tiba-tiba disitu kamu dapat keajaiban, kamu dapat jalan keluar Tiba-tiba masalah kamu selesai aja gitu, bener apa enggak? Ya mas bro emang bener sih, saya tuh susah banget menerima keadaan diri saya Saya enggak terima nih Mas Bro. Kalau saya itu badannya pendek, saya enggak terima Mas Bro. Kalau badan saya itu terlalu jangkung. Saya enggak terima Mas Bro, badan saya itu item. Saya tuh pendiam banget ya, saya enggak suka. Saya juga enggak terima Mas Bro, duit saya ini di bank cuma 5000 perak enggak terima. Aduh, capek cari duit Mas Bro, gua enggak terima. Nah, sekarang Kalau kamu memang belum bisa menerima diri, nggak masalah. Sekarang juga saya akan langsung mengajarkan kepada kamu sebuah praktek. Betul, praktek yang bisa langsung kamu praktekkan saat ini juga, seandainya kamu ingin menerima diri kamu sepenuhnya, supaya kamu bisa memiliki kelapangan dalam hati kamu dan hidup kamu menjadi lebih baik. Oke? Kamu siap untuk praktek? Kita praktekkan ya Nah sekarang saya minta tolong kamu seperti biasa Sediakan diri kamu posisi yang paling nyaman bagi diri kamu sendiri Boleh duduk, boleh tidur, yang penting kamu nyaman Silahkan Saya hanya minta tolong, saya minta izin sama kamu Nginjinkan untuk suara saya masuk ke dalam otak kamu Untuk membedah kamu dengan apa yang ingin saya bagikan kepada kamu ya Saya minta kamu menjamkan mata Betul, pejamkan mata kamu saat ini Dan buka telinga kamu baik-baik Ikuti apa yang saya instruksikan kepada kamu Sekarang saya minta tolong Tolong ambil nafas dalam-dalam Perlahan-lahan kemudian kamu buang melalui mulut ya Kamu nikmati proses nafas kamu Nikmati ambil nafas dan kemudian buang Nikmati prosesnya Sekarang saya minta tolong sama kamu Saya minta tolong pikirkan satu hal yang saat ini paling tidak bisa kamu terima dalam hidup kamu. Mungkin banyak dalam diri kamu yang tidak bisa kamu terima, tapi saya minta tolong satu aja, pilih satu hal yang paling tidak bisa kamu terima dalam hidup ini. Pikirkan. Ceritanya saya akan mengambil contoh, Ceritanya saya adalah orang yang pendiam Dan saya tidak terima bahwa saya pendiam Ini saya hanya memberi contoh menggunakan kekurangan saya ceritanya sebagai pendiam Kamu bisa menggantinya dengan hal lain yang tidak bisa kamu terima ya Sekarang saya akan memberikan contoh Ceritanya saya adalah orang yang tidak terima bahwa diri saya pendiam Kamu pejamkan mata kamu Sekarang pikirkan hal yang tidak bisa kamu terima tadi dalam hidup Pikirkan hal apa itu Sekarang coba kamu rasakan deh Rasa mindernya Rasa gak nyamannya Kamu rasain bener-bener Rasa gak terimanya kamu Sama hal yang kamu pikirkan saat ini Kamu pikirin hal yang kamu gak terima tadi Dan kamu rasakan rasa mindernya Di dalam dada kamu Silahkan kamu rasakan saat ini juga Pikirkan Sambil kamu merasakan mindernya Sekarang Kamu ikuti perkataan saya Ingat kamu ganti kata pendiam dengan keluhan apapun yang sesuai dengan keluhan kamu ikuti perkataan saya begini emang sih saya gak suka banget rasanya menjadi orang yang pendiam tapi kalau dipikir-pikir apa sih salahnya menjadi pendiam kalau dipikir-pikir saya nyaman kok jadi pendiam ini diri saya Saya terima jadi pendiam, rasanya enak, saya nyaman, saya suka jadi diri saya sendiri, saya suka dengan apa yang Tuhan kasih, saya terima ini semua dan saya yakin banget kalau hidup saya adalah sebuah hidup yang luar biasa indah ketika saya terima. Menjadi diri saya sendiri sepenuhnya. Ini adalah diri gue. Ini adalah hidup gue. Ini adalah gue. Dan gue suka banget sama diri gue sendiri. Saya terima ini semua. Saya terima ini semua. Saya terima ini semua. Hati saya lapang lebih lapang lebih lega rasanya enak banget enteng sekarang kamu tersenyum sambil kamu tersenyum kamu katakan alhamdulillah kemudian kamu buka mata kamu dan tetap tersenyum gimana rasanya Nah, kalau kamu melakukannya benar, ada sedikit kelapangan dalam dada kamu, dan kamu menyadari, iya juga ya mas bro, kalau gue terima diri gue kok, baru sekedar gini aja rasanya enak loh. ya Ketika kamu bisa menerima diri kamu dengan apa yang saya katakan tadi, rasanya lebih lega ya dibandingkan kamu belum bisa menerima diri kamu sebelumnya tadi. ya Nah sekarang, saya minta tolong kamu pejamkan mata lagi. Kita lakukan cara yang kedua supaya kamu lebih lega kamu pejamkan mata lagi sekarang saya minta tolong kamu bayangkan kamu bayangkan sekarang kamu ada di tengah-tengah orang banyak benar kamu ada di tengah-tengah orang banyak dan sekarang saya minta tolong kamu bayangkan seolah-olah orang yang ada di tengah-tengah kamu tadi yang banyak mereka semua ngeliatin kamu bayangkan semua orang yang banyak tadi ngeliatin kamu mereka ngeliatin kamu Dan bayangkan juga Di bayangan kamu seolah-olah mereka berkata Mereka berkata mengenai suatu hal yang tadi tidak bisa kamu terima Kalau seandainya kamu pendiam Bayangkan mereka berkata Ih kok lu pendiam banget sih Kalau badan kamu sekarang gemuk Kamu bayangin orang-orang tadi bilang Ih kok kamu gemukan sih Kok lu gemukan deh Kalau kamu sekarang item Dan kamu gak bisa terima bahwa diri kamu item Kamu bayangin orang-orang tadi ngomong Gila ya lu item banget Bayangin mereka ngomong sebuah kalimat Yang benar-benar menyinggung hal yang tadi tidak bisa kamu terima Bayangin Nah sekarang sambil kamu bayangin mereka mengatakan itu Saya minta tolong kamu tersenyum Sambil memejamkan mata saya minta tolong Kamu tersenyum dengan senyuman yang paling senyum Yang bisa kamu lakukan Senyum sekarang juga Oke senyum sekarang juga Nah sambil kamu tersenyum Kamu katakan sebuah kalimat ikuti saya Ya saya terima kok apa yang kamu semua katakan Saya terima ini adalah diri saya Memang saya begini Dan saya mencintai keadaan saya Saya suka dengan apa yang terjadi dengan diri saya saat ini Saya terima Terima kasih ya semuanya Saya memang begini Dan saya menerima ini semua Saya terima ucapan kamu Dan inilah saya Saya terima ini semua Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Sambil kamu tetap tersenyum Kamu buka mata kamu Gimana rasanya? Lebih enak kan sekarang ya? Lebih lega, lebih tenang, lebih plong Kenapa kamu bisa lebih plong? Karena kamu merasakan betul Bahwa ternyata mas bro Kalau gua menerima diri gue sependuhnya Kok rasanya enak ya? Betul, kamu akan merasa sangat lapang dan enak, teman-teman, ketika kamu bisa menerima diri kamu sepenuhnya seperti apapun diri kamu, bentuknya, ataupun keadaannya. Nah, cara saya ini bisa kamu lakukan untuk keadaan apapun. Ya, saya minta tolong kamu bisa lakukan ini untuk kamu yang sedang dilanda masalah kegalauan, baik dalam keluarga maupun dalam diri kamu sendiri. Lakukan teknik tadi secara berulang kali. Nah, sekarang. Sekarang saya selalu bilang, jangan tinggalkan Tuhan di setiap usaha kamu untuk menyembuhkan penyakit hati. Ya, jangan tinggalkan yang Mahakuasa ketika kamu ingin menyembuhkan penyakit hati. Oleh karena itu, yuk Teman-teman, kita tutup semuanya dengan doa kita kepada sang pencipta ya. Supaya kita jadi orang yang sadar betul bahwa kita tuh adalah manusia yang butuh sang pencipta untuk menyembuhkan penyakit hati. Sekarang saya minta tolong kamu pejamkan mata. Sekarang sambil kamu taruh tangan kamu di dada kamu. Benar, taruh tangan kamu di atas dada kamu ya. Kamu pejamkan mata, kemudian... Kamu ikuti perkataan saya secara perlahan-perlahan dan diresapi Oke? Okay? Silahkan pejamkan mata kamu dan ikuti suara saya Ya Tuhan, maafkan saya Saya selama ini salah Saya sadar bahwa apapun yang engkau kehendaki dalam hidup saya adalah yang terbaik Maafkan saya ya Tuhan karena saya terlalu egois ampuni saya maaf karena saya ampuni kesombongan saya dan saya bersyukur karena saya bisa diberikan ini semua oleh engkau karena engkau saya tahu betul engkau sangat menyayangi saya dan saya pun amat meyoyangi engkau Ya Tuhan Engkau lah Tuhan yang Maha Baik, saya selalu mencintaimu dan saya selalu berada di dekatmu. Saya selalu mencintaimu Tuhan. Saya amat sangat mencintai Engkau wahai Tuhan yang menyayangi saya. Ampuni saya, maafkan saya. Saya mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih alhamdulillah. Kamu buka mata kamu Ya? Nah biasanya dalam tahap ini seperti biasa ada air mata mungkin yang sedikit keluar itu wajar Kenapa bisa begitu? Karena hati kamu tersentuh bukan dengan saya tapi dengan karunia Tuhan yang memang ada dalam diri kamu Kamu sudah sadar kan bahwa ternyata apa yang terjadi dalam hidup kamu ini sebenarnya terbaik loh ya Bentuk kamu, karir kamu, nasib kamu sebenarnya saat ini itu adalah yang terbaik Nah tugas kamu sekarang Kamu harus melakukan perubahan Caranya gimana? Kamu sudah menerima diri saja itu belum cukup Kamu sudah menerima diri bagus Tapi ada usaha Yang tetap harus kamu lakukan Untuk mencapai apa yang kamu mau Usaha tetap harus ada Untuk mencapai yang kamu mau Tapi harus diawali Penerimaan diri dulu Contoh Seandainya saya gemuk Saya pengen kurus Yang harus saya lakukan, saya terima dulu bahwa badan saya gemuk dengan cara tadi Kemudian, setelah saya menerima, setelah saya plong Baru saya berusaha untuk menguruskan badan dengan usaha yang sesuai Lah, emang bedanya apa mas bro? Oh jelas beda Kalau kamu sudah menerima diri kamu Usaha yang kamu lakukan itu akan terasa sangat menyenangkan Dan kalau kamu berusaha dengan happy Dengan kebahagiaan hasilnya pun lebih gampang loh untuk tercapai Coba deh Apapun yang kamu lakukan dengan bahagia Itu akan lebih menunjukkan hasil yang maksimal Dibandingkan kalau kamu melakukannya tidak pakai kebahagiaan Jadi kamu lakukan ini semua Dan rasakan keajaibannya Rasakan perbedaannya Kamu pun akan menjadi manusia baru yang lebih baik Dengan melakukan ini semua Pesan saya cuma satu Kamu tidak akan bisa mencapai level yang lebih tinggi dalam hidup kamu teman-teman Kalau kamu tidak bisa menerima keadaan kamu saat ini Sekali lagi, kamu tidak akan bisa mencapai level yang lebih tinggi dalam hidup kamu Kalau kamu tidak mau menerima keadaan kamu saat ini Terimalah keadaan diri kamu saat ini dengan cara saya tadi Dan majulah dengan usaha yang sesuai Pasti hasilnya pun akan berbeda